Assalamualaikum Saudarlun Berita Pagi edisi hari ini Selasa 30 Januari 2018 dibacakan Ardiansyah. Pembayaran rumah sakit umum 1,9 miliar rupiah menunggu pendapat kejaksaan. Pemkab Bireun buka lowongan 4 pejabat eselon 2. Kristhiwa habis pupuk bersubsidi di Abdia mulai teratasi.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 Sudarlun Pemkap Aceh Tamiang sampai saat ini belum membayar utang obat pihak ketiga sebesar 1,9 miliar rupiah karena menunggu legal opinion pendapat hukum dari kejaksaan negeri Kuala Simpang. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah BKPAD Aceh Tamiang Abdullah kemarin membenarkan hal tersebut. Dimintanya pendapat hukum tersebut karena utang obat rumah sakit umum Aceh Tamiang tahun 2016 bertambah Awalnya hasil pemeriksaan BPK Utang Rumah Sakit Umum Tamiang sebesar Rp660 juta, namun kemudian bertambah setelah dilakukan pemeriksaan dari Inspektoral Aceh Tamiang menjadi 19 miliar. Rupiah. Sehingga BKPAD Tamiang tidak berani mengambil keputusan pembayaran terhadap utang tersebut dan meminta pendapat hukum. Abdullah menjelaskan Desember lalu pihak BKPAD telah meminta pendapat hukum namun pihak kejaksaan belum dapat menganalisis karena pihak rumah sakit umum belum menyerahkan data utang obat tersebut. Tapi saat ini jelas Abdullah, sekitar dua pekan lalu pihak rumah sakit umum Tamiang sudah menyerahkan data analisisnya ke kejaksaan. Ia menambahkan jika bunyi legal opinion tersebut memerintahkan pihaknya bayar, maka langsung dibayarkan utang pihak ketiga ini posisi BKPD saat ini hanya menunggu Sudarlun PMK Biren membuka kesempatan atau lowongan bagi PNS untuk mengisi 4 jabatan eselon 2 di lingkungan PMK Biren melalui panitia seleksi terbuka yaitu sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Inspektur Kabupaten Biren Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Kepala Dinas Pertanahan. Sekda Kabiren Insinyur Zulkifli SP, selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka, kepada Serambi, mengatakan, dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama atau Stara Eslon II di PMK Biren sesuai dengan amanat undang-undang, maka diumumkan memberi kesempatan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mengikuti seleksi terbuka sejumlah ketentuan dan persyaratan untuk jabatan eselon 2 lainnya Sekda mengatakan pengisian dan pengumuman 4 jabatan eselon 2 yang diumumkan saat ini telah mendapat persetujuan ASN Jakarta sedangkan lainnya kemungkinan akan menyusul Disebutkan juga jadwal pendaftaran dan penerimaan berkas 29 Januari hingga 12 Februari. Garlun peristiwa terputusnya persediaan pupuk bersubsidi di seluruh kios pengecer resmi di Kabupaten Aceh Barat Daya atau Abdiya selama Januari yang membuat petani setempat menjerit kini mulai teratasi. Distributor PT. Pertani Persero telah menyalurkan 250 ton pupuk NPK Ponska, SP36, dan ZA, dan distributor PT. Meliguraya juga menyalurkan 250 ton urea dan 110 ton NPK Ponska, ZA, SP36, serta organik. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Abdiya Muslim Hasan mengatakan PT. Meliguraya selaku distributor pupuk urea di Abdiya menyalurkan 250 ton pupuk urea untuk seluruh kecamatan mulai Babahrut hingga Lembah Sabil. Muslim mengatakan distribusi urea dari gudang mulai dilakukan 28 Januari hingga 31 Januari dan tuntas disalurkan 250 ton urea. Sementara PT. Meliguraya juga selaku distributor pupuk NPK Ponska, ZA dan SP36 untuk tiga kecamatan, Setia, Mangging dan Lembah Sabil. Sedangkan distributor pupuk yang sama untuk enam kecamatan lainnya yaitu Babarut, Kuala Bate, Jempa, Susuh, Belang Pidi, dan Tangan-Tangan berbeda yaitu PT Pertani Persero. Darlun penerbangan salah satu transportasi udara dari Medan Sumatera Utara dan dari Banda Aceh ke Belang Kejeren Kabupaten Gayolues mengalami lumpuh total sejak 1 Januari 2018 lalu. Hingga saat ini di lapangan terbang atau lapter Sinubung Belang Tenggulun Kabupaten tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh Seram FM penerbangan yang mengalami lumpuh total ke Belang Keceraihan tersebut dilaporkan akibat masa kontrak penerbangan dengan pesawat jenis Susi Air itu telah berakhir. Bahkan kini dikabarkan proses lelang dan pengurusan perpanjangan kontrak penerbangan masih dalam tahap proses pengurusan. Penerbangan dari Belang Kejeren Rute Bandara Kuala Namu Medan Sumatera Utara dan Bandara Belang Bintang Aceh Besar tersebut selama ini melayani rute dan penerbangan tiga kali dalam sepekan. Bahkan penerbangan dengan pesawat berbadan kecil itu dikabarkan akan kembali beroperasi pada bulan Februari mendatang. Sedarlun sejumlah titik jalan nasional Medan Banda Aceh di Aceh Timur rusak sehingga para pengendara harus hati-hati saat melintas di lokasi. Selain itu, jalan rusak ini rawan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Amatan Seram BFM Jalan Nasional Medan Banda Aceh yang rusak itu digampung Belang Pau 2 Kecamatan Julu, Aceh Timur. Di lokasi ini jalan rusak dengan kondisi aspal, jalan banyak terkelupas dan digenangi air, mulai dari terminal lama Kota Binji hingga SPBU Kota Binji sekitar 500 meter. Selain di juluk jalan nasional yang berlubang juga terdapat di simpang Ulim yaitu di man simpang Ulim dan dekat kantor Balai Benih UPTD Pertanian. Sulvikar warga setempat mengatakan hampir setiap malam ada pengendara yang kecelakaan akibat jalan rusak di depan rumahnya tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Zarlun warga Gampung Bulu, Kecamatan Teringgading, Pidjaya mengamankan tiga pencari sumbangan dari Lembaga Pendidikan Islam atau LPI Al-Ikhlas Gampung Blang, Pedada Biren, Minggu petang kemarin. Mereka dibekuk karena melakukan penipuan terhadap warga dengan berkedok sebagai pencari sumbangan keliling berupa melampirkan surat palsu. Ketiga pelaku itu masing-masing AS, 26 tahun warga Gampung Blang UCI Cedul Gelumpang, Kecamatan Pelimbang, W.H. 19 tahun warga Gampung Lamkuta, Gampung Cot, Gelumpang, Kecamatan Pelimbang, dan M.J. 20 tahun warga Gampung Alula Sabah, Kecamatan Jenip. Kapolres Bidia KBPN di Nugraha Setiawan Siregar S.I.K. melalui Kapolsek Teringgading Ibda Iskandar Selian SH kemarin mengatakan ketiga pelaku sebelumnya diamankan warga Gampung Puluh dikarenakan warga mencurigai kelakuan dari ketiga pelaku dengan menunjukkan surat kuasa palsu dari pihak LPI Al-Ikhlas. Darlun bocah Malang bernama Adil Fitri 2,5 tahun, anak ketiga pasangan Sahrizal 32 tahun dan Musiana 29 tahun, warga Gampung Buluh Pedaya, Kecamatan Palangtiji, PD sukses di operasi penyakit bocor jantung di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta. Anggota DPR KPID yang ikut dalam mendampingi Adil di Jakarta, Ramzi mengatakan, Operasi itu berlangsung pada 23 Januari 2018, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 12 jam. Saat ini Aidil sedang masa penyembuhan dan pemeriksaan ulang pasca operasi. Kini kondisi ideal perlahan-lahan terus membaik dan dalam waktu dekat kemungkinan akan dibawa pulang ke Aceh. Dari Newsroom Seramitanjung Tanjung Permais, kian berita pagi edisi Selasa 30 Januari 2018.